Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Lazi arasala rasulahu bilhuda walinil haq Liuzihrahu ala dini kulli Walau al kafirun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabi al-karim Wa ala alihi wa sahabi ajma'in Para pendengar yang budiman uh, Pada hari ini kita akan memasuki Ayat kelima dari surat al-fatihah Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Maknanya adalah Hanya kepada mulah kami menyembah Dan hanya kepada mulah kami meminta pertolongan Ayat ini merupakan Gambaran dari Loyalitas ketundukan dan kepatuhan seorang hamba Kepada Allah SWT Menyadari bahwasanya dirinya adalah hamba yang lemah Sehingga segala aktivitas yang dilakukannya Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengharapkan kebaikan serta kesaksesan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kata iya kah Maknanya adalah Hanya kepadamu Ka di ujung merupakan Bentuk uh, Damir lil milki Yaitu kata Ganti untuk kepemilikan Sama seperti kalau kita mengatakan Buku saya Kitabi, buku kami, kita bu kita buhu, bukunya. Di sini dipergunakan kata-kata iya hanya kepada mula. Nak maknanya adalah kami menyembah. Datang dalam bentuk fiil modalik. Nah, di sini kata-kata iya didahulukan dari nak bukan nak bukan kami menyembahmu, akan tetapi iya kanak hanya kepada mula kami menyembah. Ayat ini mempunyai makna yang lebih khusus sama kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan e, saya menyembahmu ini mungkin memberikan makna lain bahwasanya ada orang lain yang disembah tapi kalau kita katakan saya hanya kepadamu lah saya menyembah ini bermakna bahwasanya dialah satu-satunya yang kita sembah dan tidak ada yang lain yang kita sembah ya. ibadah merupakan Bentuk uh, Dan usaha Seorang hamba mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah jangan diartikan Dengan sangat sempit Yaitu hanya dalam masalah-masalah Salat, puasa, zakat, haji Tidak Ibadah di dalam agama Islam itu maknanya lebih luas Segala bentuk ucapan Tingkah laku Niat yang mencari yang tujuannya adalah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala maka semuanya itu disebut dengan ibadah. Ya. Iyyaka na'budu merupakan gambaran dari loyalitas dan ketundukan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka astain dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya, ini merupakan gambaran bahwasanya di dalam berusaha dan beraktivitas seorang hamba tidak ma me, tidak menggantungkan seluruh harapan hanya dengan kerja dan usahanya sendiri tapi ada yang lebih daripada itu bahwa segala kesaksesan hasil usaha kesaksesan yang akan diperoleh dari hasil usahanya itu itu tergantung dari Allah Subhanahu Wa Taala bentuk yang sederhana adalah dalam kehidupan sehari kita Baga uh, Banyak di antara kita Yang sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk mencapai sesuatu Katakanlah misalnya dengan belajar Keras akan tetapi ketika Dia mendapatkan hasil ujiannya Ternyata tidak seperti yang diinginkannya Mungkin tidak lulus atau Nilai-nilainya tidak seperti yang diharapkannya Ini menunjukkan bahwasanya Usaha yang keras bukan merupakan Poin satu-satunya Atau bukan merupakan klimaks dari uh, Berhasilnya seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya tidak tapi ia akan nistain bahwasanya sukses usaha keras yang dibarengi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan ridahnya dan memberikan kemudahan atas segala yang dilakukannya merupakan uh, dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan di dalam ajaran agama uh, ada dua bentuk pemakian ada dua kata melihat Iya, kata-kata melihat, maaf Kata-kata melihat itu Di dalam Ajaran agama Islam dipergunakan dalam dua bentuk Ada melihat secara Penglihatan biasa, mata kita Melihat benda-benda yang ada di sekeliling kita Ada juga Melihat dengan penglihatan hati ya. Perbedaannya adalah Di dalam ajaran agama Seseorang tidak hanya dituntut untuk melihat secara penglihatan mata zahirnya saja Karena penglihatan kita terbatas sekali Sejauh mana kita bisa melihat Satu kilometer, dua kilometer Setelah itu kita tidak dapat melihat setelahnya Apalagi kalau kita berada di daerah yang berkabut Maka satu meter di depan kita kita tidak mampu melihatnya Agama lebih menitik beratkan seseorang untuk melihat dengan mata batinnya Karena ini adalah penglihatan yang hakiki di mana seseorang mendapatkan kebenaran dari apa yang dilihatnya penglihatan yang hakiki untuk mendapatkan suatu kebenaran adalah dengan melalui penglihatan mata batin bukan dengan penglihatan uh, mata biasa dalam firmannya Allah subhanahu wa taala alam tarakai fala ala robbu kabi ashabul fil wahai Muhammad bukankah engkau melihat bagaimana Allah subhanahu wa taala menghancurkan ashabul as ashabul fil pasukan bergajah Secara sejarah Rasulullah SAW dilahirkan jauh sebelum kejadian ini Jadi Rasulullah tidak melihat secara langsung pasukan bergajah itu dihancurkan oleh Allah SWT Nah mengapa Al-Quran memakai redaksi alam tara bukan alam ta'alam Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW diyakinkan oleh Allah Tanpa harus melihat dengan mata uh, matanya secara zahir untuk mengimani Peristiwa kehancuran uh, pasukan bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, Pak Ustadz menarik saya melihat pembicaraan kita pada uh, sesi ini. Bahwasanya ada dua kata yang sangat, yang sangat uh, muncul di sini kontras sekali. Saya lihat ada penyembah dan meminta. Jadi uh, dua kata inilah yang terasa diangkat oleh Allah pada ayat yang ke lima ini. Ada satu hal yang ini Kita melihat penjelasan Bapak tadi Tentang e, perluasan makna ibadah Jadi misalnya ketika musim haji tiba Orang pada pergi haji Ada sebagian e, Ingin berjualan Ingin mencari har sedikit rezeki Ini bagaimana menurut e, Pak Ustadz? Ya terima kasih Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwasanya ibadah Di dalam ajaran agama Islam Tidak Dibatasi dalam bentuk Salat, puasa Dan uh, zakat dan sebagainya Tapi ibadah di dalam agama Islam Maknanya lebih luas lagi Yaitu segala perkataan Segala perbuatan Yang dilakukan oleh seseorang Dengan niat mengharapkan ridha Allah SWT, Maka itu sudah merupakan ibadah Yang dilakukannya Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Dan ini sangat menarik sekali Seorang muslim di dalam setiap gerak aktivitasnya Itu dia bisa mendapatkan pahala apabila dia mengikhlaskan diri melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang makan pun dalam hadis Rasulullah dikatakan kalau engkau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan niat engkau makan karena ingin kuat melaksanakan salat, maka makannya itu sendiri berpahala. Makannya itu sendiri merupakan ibadah. Nah, hmm. kalau begitu kita kita lihat ada hubungan antara ibadah dengan niat yang benar begitu ya. Iya. Sangat-sangat berkaitan sekali Perbuatan Yang tidak diiringi dengan niat yang benar Dalam artian ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Maka perbuatan itu tidak dianggap ibadah Jadi kalau ada orang berniat saja tanpa beribadah gimana? Niat saja tanpa ibadah Sudah mendapatkan pahala dari Allah T Tetapi tidak sempurna Sebagaimana kalau dia Mengiringi dengan perbuatannya Kalau hanya cuma tinggal niat saja misalnya Saya mau berniatlah mau sholat zuhur Gak sholat-sholat dia Gimana itu? Dia masih tetap mendapatkan Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, Walaupun dosanya lebih besar dari pahala yang didapatkannya Iya, Menarik sekali memang Pembahasan kita tentang Ibadah ini Memang di dalam tafsir Sa'rawi ini Sheikh Muhammad Mutawali Sa'rawi Mengatakan bahawa Rukun Islam yang lima itu adalah Pondasi, namanya juga rukun Sebuah rumah Tidak bisa dikatakan Pondasinya itu adalah rumah sebuah rumah yang lengkap itu pasti di bawah pondasi itu di atas pondasi itu dibangun tiang tembok atap itulah bangunan Islam yang sempurna jadi tidak di, di bawah di atas pondasi rukun Islam yang lima itu dibangunlah semua aktivitas kehidupan yang konotasinya adalah untuk memakmurkan bumi karena manusia adalah khalifahnya uh, di sisi lain saya melihat tadi perkataan Ustadz Perdana agak terpotong sedikit Ketika berbicara tentang mata batin, sebenarnya Sheikh Muhammad Mutawalisa Sa'arawi kalau saya melihat tafsir yang kita kaji saat ini, itu lagi menceritakan pada awal surat Al Fatihah sampai dengan ayat keempat itu semuanya redaksinya dia. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbilalamin segala puji bagi Allah. Kemudian dilanjutkan Ar-Rahman, Rahim yang Maha Pengasih, Maliki Omidin, Penguasa. Semuanya redaksinya untuk orang ketiga. Kemudian kenapa tiba-tiba pada ayat kelima yang kita kaji ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Ia kamu. Dalam bahasa akademis ini sering dikatakan tidak konsisten. Al-Quran itu tidak konsisten. Kenapa? Kenapa kok begitu dia mengatakan dia, tiba-tiba berubah menjadi kamu. Kalau dia, dia saja. Kalau kamu, kamu saja. Kalau dialogis, dialogis. Kalau orang ketiga, gunakan orang ketiga. Ah, disinilah Sheikh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi, mengatakan, mata batin yang berbicara. Maka ketika sampai berdoa, kita seakan-akan berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada ayat sebelumnya, dia berposisi sebagai orang ketiga. Sekarang berada pada posisi di hadapan kita. Karena Allah lebih dekat dari apapun yang ada di dunia ini. Itulah mata batin yang mungkin kalau bisa saya tambahkan. Dari penjelasan Ustadz Perdana yang kita hari ini lagi membicarakan ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, dalam eh uh, uh, dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, "Ubudillah ka'annaka tarahu, fa takun tarahu fa yaraka." Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, tapi bila engkau tidak merasa engkau melihatnya, maka rasakanlah bahwasanya Allah Subhanahu telah melihatmu. Jadi kita sebagai seorang muslim Dalam melakukan setiap gerak dan aktivitas kita Kita harus merasa bahwasanya Allah selalu Mengawasi kita Iya, uh, saya mungkin Boleh bertanya lagi nih Pak Ustad ya. Nasta'in Minta tolong Katanya, orang Islam ini Pemalas Tahunya, minta tolong saja Tawakal saja Dan terlihat bahwa Umat Islam di dunia ini Termasuk yang negara berkembang Bagaimana pendapat Pak Ustaz Apakah benar dengan Al-Fatihah ini Dengan Nashtain ini Membuat umat Islam itu jadi pemalas Ya saya kira ini Ini semacam misunderstanding Kesalahan pemahaman uh, terhadap Ajaran-ajaran uh, agama Umat Islam ketika Dia terbelakang Jangan disalahkan ajarannya Tapi disalahkan umat Islam itu sendiri Seharusnya dengan memahami Al-Fatihah ini Seorang Muslim itu tahu bagaimana posisi dirinya, ya, tahu bagaimana dia harus bersikap dan berbuat. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kesaksian kepada seseorang kalau di, kalau perbuatan manusia itu diirri dengan usaha yang keras. Ya, inilah perbedaan antara uh, kita orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. Perbedaannya adalah kalau orang Islam itu dia banyak menumpukan dirinya kepada Allah tanpa mau berbuat dan berusaha sedangkan kalau orang-orang non Muslim mereka lebih banyak mengutamakan dirinya dan yakin dengan kemampuan dirinya dengan tidak mengakui adanya kekuatan yang lebih besar jadi, daripada jadi, itu jadi pak ustadz yang salah ini nampaknya kalau begitu pemahaman umat yang perlu direnovasi di, di sekarang kalau begitu ya, ya perlu dibetulkan bukan al-fatihah ya, bukan al-fatihah kalau mau disalahkan jangan disalahkan ajaran Islamnya. Kalau mau disalahkan jangan disalahkan Al-Qur'annya, tapi salah orang yang memahami Al-Qur'an dan memahami ajaran agama Islam itu sendiri. Ya, uh, mungkin kita cukupkan hari ini pembahasan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang intinya adalah uh, loyalitas dan ketundukan seorang hamba secara mutlak dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekerkannya dan tetap uh, berusaha meminta kepada Allah untuk dapat menggapai kesuksesannya di masa-masa yang akan datang Sampai di sini pembahasan kita pada hari ini InsyaAllah pembahasan yang berikutnya akan dilanjutkan uh, oleh Ustaz Zainal Arifin Dalam pembahasan ayat yang ke-6 yaitu Ihdina Surat Al-Mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh.